Allah Pada siang ini kita dipertemukan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan pertemuan ini Amal soleh untuk kita semua Hadirin Yang Allah muliakan Pernahkah kita mencermati Bagaimana perilaku Seorang bayi Saat dia Mempertahankan eksistensinya Ketika dia Pipis dia menangis karena minta diganti popok kepada ibunya Ketika dia lapar dia pun menangis Ketika sakit dia pun menangis Pertanyaannya adalah siapakah yang mengajari dia bahwa kalau sakit itu nangis Kalau ingin ganti popok itu menangis Pertanyaannya siapa yang mengajari itu kita yakin ibu bapaknya tidak pernah mengajari hal itu Tapi dia bisa melakukan hal itu Nah ini yang suka disebut dengan istilah Naluri Naluri untuk mempertahankan eksistensinya Dalam bahasa agama yang begini disebut dengan Hidayatul Wijdan Jadi suatu kemampuan Yang Allah berikan kepada seseorang Tanpa Proses belajar Tapi tiba-tiba dia bisa melakukan hal itu Nah itu namanya Dalam bahasa agama Hidayatul Wijdan Dalam bahasa psikologi Suka disebut dengan naluri Dia diberi naluri untuk itu Tapi Saudara-saudaraku sekalian Tentu manusia tidak akan eksis Tidak akan survive Kalau hanya mengandalkan naluri Maka manusia butuh perangkat lain Yaitu indera Untuk merasakan untuk melihat Untuk merasakan Pahit, manis, dingin dan lain sebagainya Allah memberikan kepada manusia Kekuatan indera Namun Bapak ibu yang Allah muliakan Andaikan manusia hanya mengandalkan Kekuatan indera dan naluri Tidak mungkin kita bisa Survive seperti sekarang ini Tidak mungkin Kenapa? Karena kadang-kadang indera juga Bisa dibohongi Ketika kita berdiri di Pantai, coba menatap ke depan, ke lautan. Apa yang terlihat? Kalau kita di pantai, ke lautan, apa yang terlihat? Ya. Jawabannya jangan air pasti itu ya, e, jangan air. Jadi itu pasti namanya juga di lautan pasti air. Jawab. Ya, yang terlihat jangan ombak lagi, ya. Karena di laut, yang terlihat apa? Ya, laut, ya. Tapi ada satu fenomena di mana seolah-olah air laut itu menyatu dengan langit. Ya kan kalau kita, padahal di balik itu sebenarnya ada daratan, ada pulau. Tapi begitu kita berdiri di pantai, seolah-olah langit itu nyambung ke lautan. Itu kan karena kemampuan cekungnya mata kita sampai segitu. Ya sudah, itu kelemahan indera. Jadi dia tidak bisa nembus begitu. Terus juga kalau kita bawa punya tongkat yang lurus, dimasukkan ke air yang jernih, apa yang terlihat oleh mata? Bengkok. Itu kan kata mata, bengkok. Bapak mengatakan enggak bengkok. Yang mengatakan enggak bengkok bukan mata, tapi akal. Yang mengatakan bahwa itu sebenarnya di sebelah sana ada daratan, itu juga akal. Itu sebabnya Allah memberikan kepada manusia perangkat yang ketiga yaitu akal, kemampuan berpikir Jadi pertama manusia diberi naluri Juga berbarengan dengan itu manusia diberi indera Dan juga dengan itu berbarengan Allah memberikan akal Nah inilah tiga kekuatan yang silahkan dieksplor oleh manusia Makanya Allah berfirman Wallahu akhrojakum mibutuni umah hatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alalakum asma'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun sungguh Allah telah melahirkan dari rahim ibumu kamu tuh enggak tahu apa-apa tapi Allah berikan perangkat itu yang tadi naluri indra dan akal agar kamu syukuri yang dimaksud syukur itu agar kita tempatkan secara proporsional nah ibu bapak itu kemampuan bawaan manusia yang bersifat fisik gitu tetapi ternyata kalau kita renungkan, manusia juga sesungguhnya tidak cukup dengan tiga perangkat itu. Karena sehebat-hebatnya akal, dia punya keterbatasan. Berfikir itu karena ada apa? Karena otak kita, otak itu kan organ. Karena otak kita, fungsinya betul. Tapi begitu otak kita fungsinya bermasalah, berfikir juga menjadi bermasalah. Ada orang yang tadinya cerdas, begitu kena stroke itu daya pikirnya menurun, jadi gampang marah, atau tetap cerdas tapi suka ngaco, ya, bisa itu, ada, jadi tetap cerdas tapi jadi ngaco, ya ada itu, ya. ini saudara-saudara enggak, saya bukan apa-apa, itu serius deh, Anda senyum-senyum terserah Anda, ini kan saya lagi ceramah, kan gitu, kan ada orang yang tadinya cerdas pak, ya, tapi kena stroke itu daya pikirnya menurun. Gampang lupa, terus gampang marah. Padahal tadinya bukan pemarah. Atau tetap bisa berpikir. Hanya loncat-loncat berpikirnya, tidak terstruktur. Ya. Bahasa lainnya ngaco, ada. Itu berarti sehebat-hebatnya punya kemampuan berpikir. Dia tidak bisa lepas yang dengan yang namanya organ tubuh yang bernama otak. Begitu otaknya bermasalah, maka fungsi dari otak itu sendiri, yaitu kemampuan berpikir, menjadi rusak. Jadi sehebat-hebatnya orang punya kemampuan berpikir Tetap bergantung kepada otak Dan yang sehebat-hebatnya otak Dia adalah organ tubuh yang punya keterbatasan Seperti keterbatasannya mata, keterbatasannya telinga Tapi memang dahsyat sekali Begitu Allah memberikan kemampuan berpikir Seluruh kelemahan indera manusia di cover Mata kita terbatas Tapi dengan akal kita bisa bikin satelit Sehingga kita bisa menyaksikan piala Eropa Live Bisa menyaksikan on time, seperti halnya kita hadir di tempat itu, padahal mata kita terbatas, tapi dengan akal kita bisa bikin itu. Betul telinga kita terbatas, tapi teman-teman di telkom bikin alat, bisa orang kemudian telekomunikasi antar benua, padahal telinga kita terbatas, tapi dengan akal kita akhirnya bisa melakukan hal itu. Jadi saudara-saudaraku sekalian akal oleh Allah diberikan kepada manusia merupakan karunia yang sangat besar sekali. Tapi sedasyat-dasyatnya akal manusia, dia punya keterbatasan. gitu. Makanya Einstein itu mengatakan semua yang difikirkan oleh manusia itu relatif. Itu yang kemudian jadi fils. Itu yang mendasari lahirnya teori relativitas. Benarkah relatif? Kita ambil contoh. Ketika Bapak Ibu menyaksikan bulan Purnama. Anda menatap ke mana? Ke atas kan? Aduh ya Allah, indah sekali itu bulan, subhanallah. Sok silakan pakai kendaraan ulang-alik ke sana. Atau ke bulan. Blap kita mendarat ke bulan. Setelah di bulan, Anda menikmati bumi. Menatapnya ke mana? Iya kan ini takut nggak nyambung yang saya ceritakan gini, gini gini. Karena begitu saya tanya, natapnya kemana? Dep pada berhenti kan, gini. Kita kan lagi di bumi menikmati bulan purnama kan ke atas. Ya Allah indah sekali itu bulan. Sok pakai kendaraan cepat ke bulan. Dep ceritanya kita mendarat di bulan. Lalu kita menikmati bumi. Menatapnya kemana? Iya buminya menatapnya anda kemana? Yakin ke bumi itu kan? Nah, yakin anda akan menatapnya ke atas Ya Allah bumi ku indah ternyata Gak pernah gitu Saya baca dalam orang-orang yang pernah mendarat ke sana Menikmati bumi itu kehanap Ya Allah tuh bumi Kan gitu Kan gak kan? Dan ketika pesawat itu akan meninggalkan Misalnya kita berada di bulan Mau ke bumi Pesawatnya kemana? Ke atas Kalau begitu atas dan bawah tuh mana? Tah, ini kata Einstein yang namanya selama kita pakai ini itu ada relativitas. Berarti yang namanya atas dan bawah tuh relatif. Kita bilang atas tuh yang ada di atas kita, yang di yang ada di kepala kita. Oke, silakan Anda pergi ke bulan. Nanti bumi ada di mana? Di kepala kita juga. Buktinya apa? Pesawat tuh naiknya ke atas, tep, ya. Mendarat juga. Enggak ada cep gitu ke tanahnya plus keluar. Ini ada Nah saudara-saudara makanya kalau ada orang sombong dengan intelektualnya, wah itu sudah keterlaluan. Karena akal kita tuh walaupun bagaimanapun punya keterbatasan pak, bu, Punya keterbatasan. Sehar setahun, berapa hari? 365 hari. 365 itu karena kita berada di suatu kendaraan raksasa bernama bumi. Satu rotasi, 365. Silahkan di Mars, satu tahun berapa hari? Biarin gak tahu juga. Jadi saudara-saudara kesekan, -saudara, setahun 365 itu karena kita ada di bumi. Begitu kita keluar bumi, katakanlah kita di Mars, katakanlah kita di Venus, maka rumus setahun 365, udah gak berlaku lagi. Sehari 24 jam, karena kita ada di bumi. Begitu kita ada di Venus sehari bukan 24 jam. Itu sebabnya di Quran dikatakan, kalau terjadi kiamat, maka satu hari bisa sama dengan 50 ribu tahun. Ini gambaran bukan berarti konkret 50 ribu tahun. Berarti yang namanya hari, yang namanya jam, yang namanya waktu itu penuh dengan relativitas. Terus ada hadis Nabi yang mengatakan, di akhirat nanti, di akhirat itu sesuatu yang memang setelah Akhirat itu ada dua pengertian. Sesuatu yang di luar bumi ini, juga sesuatu yang setelah bumi ini hancur, kita berada di alam lain, gitu kan? Kan kalau udah kiamat, kita ada di alam akhirat. Alam akhirat di mana? Bukan bumi, kan hancur buminya. Kumaha? Kan kalau kan ada, ada ayat yang mengatakan Al-Qari'atul-Qari'ah. Al Tahukah Anda apa itu hari kiamat? Taukah apa hari kami tu Yaumayakunun nasukal faroshil mabsud watakunu jibalukal ihnil mangfush kan gitu Alam semesta hancur lebur gunung-gunung berterbangan seperti Anai-anai seperti kapuk kapas berarti bumi itu hancur. Nah setelah hancur gitu manusia akan dibangkitkan di alam asyar di mana alam asyar bukan bumi kan bumi nafudah hancur di mana walauh alam berarti di luar bumi begitu di luar bumi jumlah harinya, kata Nabi sehari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia jadi kalau kita diberi umur 70 tahun itu sekitar 3 jam ya, itu juga kalau 70, ini kan ada beberapa yang kayaknya di bawah 70 <tuk> kayaknya kan gitu. itu kalau 70, ya kan kalau seribu tahun kan gitu. Ini, yang jadi inti persoalan dari hadis ini bukan berarti apa-apa Bukan apa-apa, bahwa di luar bumi, maka hitungan waktu sudah bukan seperti hitungan kita sekarang. Saudara-saudara sekalian saya menyampaikan hal ini untuk menyimpulkan satu kata saja. Bahwa sehebat-hebatnya akal, dia itu punya keterbatasan. Disitulah kita butuh pembimbing, muncul yang disebut dengan hidayah tudin, hidayah agama. Oleh karena itu agama sebenarnya salah satu sarana untuk menjawab hal-hal yang tidak bisa dipecahkan oleh akal. Contoh kematian Apa itu kematian Baca buku filsafat Puyang Kematian adalah perpisahan antara ruh dan jasad Apakah ruh Ruh adalah suatu fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Saya pusing kebacanya. Apa itu ruh Ruh adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Apalagi ditanya Ruh ada di mana? Makin tidak bisa jawab lagi Oleh sebab itu Emang itu bukan kerjaan akal Makanya sampai hari ini Bapak Ibu silahkan cari Apakah lewat internet Ataukah langsung datang ke perpustakaan-perpustakaan Cari Ada enggak Tesis atau disertasi Yang membahas kehidupan setelah mati Saya belum menemukan Kenapa? Mungkin susah cari respondennya Saya pikir gitu juga ya Ini Cari responden itu susah. Apakah perlu penampakan dan lain sebagainya yang bikin itu susah. Untuk melakukan penelitian seperti itu. Dan memang apa? Itu sudah bukan dunianya. Itu sudah bukan objeknya. Yang bisa menjawab hal itu. Hanya rujukannya kepada kitab suci. Di situ peranan agama. Kan kalau kita baca kitab suci memang menyejukkan. Bahwa orang yang meninggal kalau soleh. Ketika dia masuk ke alam barzah, disambut oleh para malaikat. Kata para malaikat tuh jangan takut, jangan khawatir, bergebirlah dengan kenikmatan. Kalau orangnya soleh, enam solehan. Tidurlah yang nyenyak, sampai dibangkitkan. Karena mati itu kan bagaikan tidur, Bapak Ibu. Ya. Makanya di dalam surat Yasin kan ada suatu penyesalan yang... Dialami oleh orang yang tidak percaya kepada kebangkitan. Begitu dibangkitkan, mereka akan mengatakan, ya wailana manbaathanami marqodinahada. Aduh celaka, siapa yang membangkitkanku dari tidur ini? Berarti mati itu tidur. Makanya Nabi mengatakan kalau kita mau tidur, kalau kita bangun tidur tuh berdoa. Sebab kata Nabi, bedanya orang mati dan tidur tuh kalau orang tidur rohnya dibalikin lagi. Kalau orang mati, rohnya tidak dikembalikan lagi. Itu sebabnya doa kita begitu bangun tidur, Alhamdulillah, muji sama Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah memberikan kehidupan setelah engkau mematikan. Itu perlunya kita berdoa. Sebab sangat mungkin saja rohnya tidak dibalikan lagi. Sebulan yang lalu, di Garut itu ada seorang ibu asrama. Padahal usianya baru 32 tahun. Meninggal dalam keadaan tidur. Jadi maksudnya gini, setelah dia memimpin sholat tahajud, dia pimpinan asrama putri Memimpin sholat tahajud Abis sholat tahajud dia masuk ke kamarnya Santri-santrinya nunggu aja ya Nunggu subuh gitu sambil baca Quran Dia masuk ke kamarnya Udah adhan subuh si ibu asrama itu biasanya keluar lagi untuk memimpin sholat subuh Ini kok gak keluar-keluar Santrinya mikir ah mungkin tertidur si ibu asramanya Pas diintip memang lagi tengkurap di kasur tengkurap di depannya itu ada Quran. Kelihatannya dia baca Quran sambil tengkurap gitu, Pak. Karena boleh juga sih baca Quran sambil tengkurap, sebenarnya enggak apa-apa. Gini, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu gini. Nah, Kalau gini enggak apa-apa. Terap dia tertidur. Disangka santri-santrinya tidur. Dimangunin, Ternyata meninggal. Sudah meninggal. Usianya baru 32 tahun. Ya. Apalagi ini kan ada yang di atas 32, peluangnya besar sekali. gitu. Ya betul, ini biar jadi bahan tabakur gitu ya. Itu 32 tahun dan kelihatan saya dia habis mimpin solat tahajud. Ya. Nah kan ternyata katanya kalau orang solah itu enam solihan tidur yang nyenyak sampai Allah membangkitkanmu di hari makanya ya kalau kita bangun tu cepat berdoa Alhamdulillah di ayatnya. Jangan sampai kita bangun tidur tu tidak berdoa. Kalau kucing saya di rumah punya kucing ya namanya si Jack. Ya, nama apa? nama lengkapnya Jack Lee. Ada akte kelahirannya segala macam. Enggak ya, percaya. Ada akte kelahirannya ya, dokter yang anehnya siapa. Terus imunisasi segala macam. Seminggu sekali dibawa ke salon dimandiin. Emang gede kayak harimau kan. Bukan kucing kampung. Kucing kan gitu. Namanya si Jack kan gitu. Itu kalau saya panggil. Jack. Gitu kan? Dia bangun. Tep. Kan kucingnya cenderung binatang yang malas. Tidur aja. Jack. Dipanggil. Dia bangun. Kalau dah bangun itu jalan. Enggak pernah berdoa dia. Enggak pernah. Jadi maksud saya kalau Bapak Ibu kita bangun tidur tidak pernah berdoa, mirip kucing saya. Itu <tuh> mirip ya. mirip ya. Hanya kalau kucing mah enggak berdoa juga wajar lah, enggak diberi kemampuan berpikir kayak kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita enak gitu kalau merujuk ke kitab suci Quran tuh bahwa orang yang meninggal kalau saleh kata malaikatun nam salihan, tidur yang nyenyak. Tapi orang yang tidak soleh, itu dia akan merasakan penyesalan yang abadi. Karena katanya, dia nguridu' alaih, in kana min ahlil jannah, famin min ahlil jannah, wa in kana min ahlil nar, fa min nar. Kalau dia itu meninggal kemudian tidak sholat, yang ditampakkan adalah kengerian-kengerian narakawi. Itu yang seperti orang tidur tapi dihantui dengan mimpi yang buruk. Itu bukan istirahat. Dia berjuta-juta tahun, beribu-ribu tahun sampai nunggu ke hari kiamat. Tah, teman-teman sekalian, yang kayak gini kan hanya kita temukan dalam kitab suci. Dalam kitab suci, makanya Allah sebenarnya sudah memberikan kemampuan indera, sudah memberikan kemampuan naluri, kemampuan akal dan kemudian Allah memberikan agama sebenarnya agama itu untuk membimbing kehidupan manusia. Nah, orang ketika beragama ada dua tipe. Ada yang beragama itu hanya sekedar ilmu ya, mirip ketika Anda menjadi seorang ilmuwan, Anda mengguluti suatu ilmu, apa pendekatannya? science just for science. Hanya keilmuan saja. Jadi kalau agama itu hanya didekati dengan keilmuan, bisa saja di sininya banyak ilmu agama. Tapi antara apa yang ada di sini Dan perbuatannya gak kelop gak nyambung Nah saya cerita masalah ini Karena ada penelitian Pak Bu Ternyata ini jadi tantangan untuk kita loh Tidak selamanya Orang yang taat beragama Itu berbanding lurus Dengan ajaran-ajaran agama Misalnya gini Ajaran agama menyuruh kepada kita Untuk jujur Ajaran agama menyuruh kepada kita Untuk komitmen ajaran agama menyuruh kepada kita untuk setia setia dalam kebenaran ya gitu tapi tidak sedikit orang yang tekun sholat selingkuh rajin enggak maaf bukan di sini ini kan saya penelitian ya, ya. sholat rajin tapi juga korupsinya rajin ya. ibadah haji tiap tahun tapi juga maksiatnya ya Allah luar biasa jadi ternyata ada penelitian yang menunjukkan Orang yang taat beribadah belum tentu berbanding lurus dengan ajaran-ajaran agama. Ini namanya dia mengakses agama science just for science. Agama hanya sebuah ilmu. Gitu. Berarti. Nah, ada juga tipe yang kedua. Dia itu belajar agama orientasinya bukan sekedar ilmu. Bagaimana dia bisa mengarungi kehidupan ini dengan menggunakan peta yaitu agama. Bapak ibu sekalian begini Pernah gak bapak ibu keluar rumah Tapi gak jelas tujuan gitu loh Keluar aja Karena di rumah pusing lah ya, Puyang keluar Mungkin anda mah gak pernah mengalami ya Karena orang-orang soleh gitu Tapi ada loh orang yang Tuh lihat istri Ya Allah ya, Anak Jepang ada mertua Mertua juga sama gitu Ah puyang keluar aja ya Misalnya gitu Tapi keluar anda gak punya tujuan Keluar aja Bawa mobil belok kiri, belok kanan. Tidak jelas tujuan. Tahu tidak? Itu capek. Capek. Orang keluar tanpa tujuan. Lain lagi kalau kita keluar, jelas tujuannya. Walaupun jauh, kita jelas tujuannya. Tak, tak, tak, tak. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang hidup, itu tidak jelas tujuannya dia. Dia capek. Makanya lari ke hal-hal yang tidak jelas. Tapi orang yang jelas tujuan hidupnya, petanya itu dia punya. Walaupun capek, jelas arahnya. Tak, tak, tak. Belok ke kiri, belok ke kanan, lurus, terus jelas gitu. Itu orang yang peta kehidupannya jelas. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ada orang yang menjadikan agama itu hanya science just for science. Hanya sekedar ilmu. Kalau agama itu hanya sekedar ilmu. Sebenarnya orang-orang non muslim juga banyak yang pinter hal ini. Kalau gak salah dulu pernah saya cerita. Saya di rumah punya kamus namanya munjid. Pak. Itu tiga kali gini. Harus ada satu lagi. Nih. Munjid. Itu kamus bagi orang yang biasa baca buku bahasa Arab. Yang berbahasa Arab. Itu kamus wajib. Di pesantren-pesantren itu dipakai. Namanya Al-Munjid. Fil-luha wal-a'lam. Jadi kayak Webster Dictionary. Kalau Webster kan Inggris dengan Inggris. Ini Arab dengan Arab. Dan yang paling menarik setiap kata yang diterjemah. Itu diberi contoh dari Quran, dari hadis, dari Quran. Anda akan terkecoh. Anda bakal yakin seolah-olah yang menulis itu orang Islam. Tapi begitu saya buka. Halaman terakhir di situ kan ada riwayat hidup. Ternyata yang menulisnya itu Profesor Dr. Louis Makluf. Dia ambil program doktornya di Universitas Al-Azhar dan dia mendapat gelar profesornya dari American University. Agamanya Katolik. Tapi Islam ilmu Islamnya uh jago. Ada di antara Bapak Ibu yang baca bukunya Karen Armstrong? The History of God. Sejarah Tuhan, terus Muhammad Karen Armstrong itu kan seorang Katolik Anda baca bukunya Muhammad, sudah diterjemah itu Anda enggak akan tahu kalau itu teh seorang Katolik Pakai ayat, pakai hadis, analisisnya, uh canggih Tapi begitu anda baca riwayat hidupnya, bakal tahu Bode itu seorang yang beragama Katolik Ani Maris Khimel, yang buku-bukunya diterjemah banyak oleh Mizan Karen Armstrong juga diterjemah oleh Mizan banyak Kan gitu Anima Rizkheimel itu seorang profesor di Harvard University Keturunan lahir di Jerman Dia kan seorang Kristen juga Tapi buku-bukunya tentang Muhammad Tentang La Ilaha Allah Anda gak nyangka kalau itu tuh ditulis oleh seorang non-Muslim Jadi seorang non-Muslim pun Kalau bicara Islam sebagai sebuah sains itu bisa Bisa tapi kan bagi kita Islam bukan sekadar sebuah sains, tetapi bagaimana Islam menjadi peta kehidupan. Nah kalau Islam itu ingin jadi peta kehidupan, nah di sini orientasinya berarti bukan science just for science. Ilmu sekadar untuk ilmu, belajar sekadar untuk belajar. Tetapi orientasinya sudah kepada bagaimana Islam itu menjadi uh, membumi. Supaya Islam itu membumi, ternyata ada rumusnya. Rumus yang pertama kitanya harus mohon sama Allah kekuatan. Sebab so, kalau bagaimanapun Allah berfirman innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi may Sesungguhnya engkau tidak memberikan tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun kecuali kecuali Allah lah yang memberikan hidayah. Berarti kan kita harus minta kepada yang punya sumber petunjuk, sumber kekuatan yaitu Allah Subhanahu wa taala supaya Islam yang kita fahami itu bisa kita implementasikan dengan terasa mudah, dengan terasa ringan. Ya satu rumusnya adalah dengan berdoa. Doanya simple. Robana latuzikulubana ba'da ithadaitana wahablana miladunka rohmatan inna ka antaluhat. Yang satu dengan doa. Yang kedua dengan latihan. Kita lihat tidak ada orang yang apa olahragawan angkat besi, lifter itu langsung bisa angkat 200 kilo. Tidak mungkin. Pasti dia latihan dulu. 60 65 70 terus. Kita juga perlu latihan. Kita akan merasa mudah melaksanakan amal soleh ya harus latihan. Kayak Bapak Ibu, kenapa sekarang begitu rutin bangun jam 3 untuk tahajud? Saya lihat di sini udah rutin hampir 90%. Kenapa? Enggak terlihat dari mata ya. Kalau orang-orang yang rajin tahajud itu dari mata terlihat sebenarnya, ya. Enggak usah ditanya. Jadi tatapannya itu kedipannya agak lamban. Tanda-tandanya. Jadi ya agak lamban. Gini, plek, plek, plek. Terus plek, gak balik lagi. Nah, itu. itu mungkin karena pengaruh tahajud. Saudara-saudara sekali. Ya. Itu bapak ibu bisa rajin tahajud seperti sekarang. Saya yakin. Berproses. Tidak langsung, langsung rajin. Tidak. Mula-mula bangun jam setengah lima. Sholat subuh, nanti latih lagi bangun jam 4, setengah 4, lama-lama mah rutin jam 3, dan kalau sudah rutin tuh gak usah pakai wikir lagi, memang sih awal-awalnya harus pakai wikir, pakai alarm ya, bahkan alarm juga kadang gak ngaruh, ya, Alarm sehingga alarmnya yang dipasang alarm kebakaran ya bahkan ketika alarm itu nyala semua orang yang di rumah itu bangun yang masangnya yang nggak bangun kan gitu bahkan pas orang-orang bangun dia nanya gini ini teh ada apa katanya padahal dia yang masang kan gitu tidak apa-apa itu butuh latihan teman-teman latihan shok kalau kita nggak pernah rawatin ya terlalu latih rajin rawati nanti lama kelamaan kalau sholat tidak rawati rasanya nggak enak ya saya lihat di sini ada beberapa teman-teman yang memang rawatib itu sudah jadi darah daging sampai ada perasaan aduh duhur tadi mah nggak sempat rawatib asa nggak enak gitu loh tapi bagi orang yang sudah biasa tidak pernah mah sekali rawatib juga penderitaan itu aku agak rugi tadi rawatib bayi orang gitu an saudara sekalian jadi Orang itu hidup tergantung pembiasaan Jadi perlu ada latihan Makanya ada ayat yang mengatakan Wa Kalau kamu berlatih, tahtadu Allah akan ngasih hidayah Jadi memang perlu latihan Teman-teman kalau gak pernah sholat berjamaah ya. Lalu setelah itu latih sholat berjamaah Satu kali aja anda tidak berjamaah Rasanya gak enak Begitu lewat orang-orang udah berjamaah tuh Rasanya tuh gak enak Tapi ada juga orang yang Walaupun orang berjamaah Dia melewat aja tanpa beban Waktu ditegur Kamu kok gak sholat Nanti aja, Allah kan maaf-maaf Pas setengah tiga, loh Kamu setengah tiga belum sholat juga, jawabnya gini Teman-temanku ya, udah banyak yang gak sholat Aku sih masih mending di jama nanti Jadi, apa ya eh, Itu akan Kualitasnya itu akan beda dengan latihan Teman-teman sekalian, bapak ibu yang biasa Olahraga, terus gak olahraga, gak enak tuh Aduh, badan tuh Gak enak, lemes, rasanya badan tuh gawer apa Apa sih, kulit-kulitnya gak, gak kenceng gitu, ya gitu. Kalau kita udah rajin olahraga, seminggu aja enggak olahraga tuh rasanya enggak enak. Tapi ketika mau membiasakan olahraga itu juga enggak enak. Soal Anda enggak pernah olahraga, terus olahraga, udahnya tuh pegal-pegal. Tapi lama-lama kalau udah biasa, nyaman aja. Pak, Bu, ibadah juga kayak begitu sebenarnya. Sama persis. Karena Allah berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kamu mentaati ajaran agama, berlatih, Allah akan memberikan hidayah. Jadi satu dengan doa, dua dengan latihan. Tiga, supaya ajaran agama itu bisa membumi bukan hanya sekedar wacana intelektual. Disinilah perlunya menciptakan lingkungan yang soleh. Di rumah, di kantor, ya bersyukur di sini ya. Bukan karena apa-apa, ya tidak semua manajemen itu ngasih fasilitas yang bagus untuk ibadah ada juga. Saya tidak dapat pesanan apa-apa dari pihak manajemen ya. Tidak. Sorry. Da. Saya kan tipenya bukan kompromistis. kan gitu. Tapi maksud saya kalau saya cermati di lembaga-lembaga lain kan mungkin tidak. Alhamdulillah di Telkom ini ya saya mah kalau bagus saya sebut, kalau butut ya saya sebut kan gitu. Kebetulan saya lagi ngomong yang bagus nih. Kan gitu. Saya lihat Telkom itu punya apa secara manajemen itu punya komitmen yang bagus gitu untuk menciptakan suasana suasana keagamaan itu hal yang patut disyukuri karena dari situ kan akan tercipta lingkungan yang soleh tidak semua loh perusahaan memberikan suatu perhatian dari pihak manajemen untuk suasana keislaman yang bagus itu tidak semua nah ini yang maksud saya yang patut disyukuri ya ada teman saya yang soalnya udah Uh, apa, dia udah malang melintang gitu di dunia pekerjaan, ya ada sejumlah perusahaan yang sebenarnya secara manajemen mendukung gitu. Nah itu yang patut disyukuri. Kenapa? Karena untuk bisa ajaran Islam itu terimplementasi itu kadang-kadang butuh lingkungan yang soleh, butuh lingkungan yang kondusif, butuh lingkungan yang mendukung. Itu kalau di dunia kerja, di rumah juga begitu sama. Ya, makanya kan di dalam ajaran agama kita tidak benar kita soleh sendirian. Suamina rajin tahajud Rajin sholat di awal waktu Tapi anak-anaknya tidak pernah disuruh Tidak pernah diajak, itu juga salah Kita wajib mengajak istri Terus istri juga wajib taat pada suami Misalnya ibu lagi nonton Padahal yang ditontonnya tuh sederhana Hanya grand final, afi dua. ya. Apakah yang menang itu Haikal, Miki atau Katia Cuma itu Ya, ya? ya Saya bukan suka nonton kan Sebagai pengamat harus tahu toh Yang Betul yang terjadi di masyarakat itu apa gitu ya. Itu ada seorang istri, Allah oh aja nonton. Padahal cuma mau menentukan itu. Tiga jam dia nonton gak habisnya. Padahal cuma diumumkan Tia menang. ya 48 persen berapa itu? <gir> Kalau Miki dengan Haikal beda sedikit loh. 28 sama 27 persen. Tapi terlepas dari itu semua, ya istri juga wajib. Kalau anda lagi nonton pas ditanya, mah. Aku lihat kamu nonton terus, Udah sholat isya belum? Bu, itu wajib taat ke suami. Dalam menekam menciptakan lingkungan yang soleh. Jangan pas wudu teh, Jebak jebi, hm, Sok suci. Gak boleh itu dosa. kan gitu. Jadi seorang istri wajib taat kepada suami, Kalau suami nyuruh yang benar. Tapi seorang istri tidak boleh taat, Kepada suami yang nyuruh salah. Kata suami teh. Mah, mabok bok Tolak. Itu benar-benar harus ditolak. Bilang, no way. Kan gitu. Nah jadi ini, Menciptakan lingkungan yang soleh itu, Di rumah, Di kantor, Gitu. Untuk ibu-ibu bu, kalau punya pembantu Jangan ditanya teh, gimana udah masak Belum, gimana udah ngepel Belum, tanya tuh, kamu udah sholat duhur Belum, udah sholat asar belum Wajib deh, seorang Ibu itu, seorang ibu rumah tangga Dia wajib memperhatikan pembantunya tuh Udah sholat apa belum, bapak Yang udah punya sopir ya Wajib tanya, jangan naik Aja, pokoknya anterin ke Sana, telkom sana Anterin ke bank ini, anterin Tanya, kamu udah sholat belum? Kenapa wajib itu hukumnya menanya hal itu menciptakan suasana lingkungan yang yang soleh. Saudara-saudara sekalian jadi doa kemudian apa latihan ya kemudian ciptakan lingkungan yang soleh. Yang keempat apa supaya agama itu terimplementasi. Agama itu harus difahami jangan sekedar diyakini. Jadi gini loh sekarang ini ada proses penanaman terhadap agama yang mungkin juga perlu diperbaiki terhadap anak misalnya. Ayo sholat Kenapa pak sholat Pokoknya kata papa pak sholat, sholat. Cepat sholat Nanti dicek dicekek papa Jadi sholat aja Padahal kan perlu ada penjelasan Kenapa harus sholat Jadi sekarang ini perlu ada suatu proses pembelajaran Kepada anak-anak terutama Dengan pendekatan pemahaman Dan termasuk kitanya juga Berarti kan harus belajar lagi Belajar lagi Belajar lagi Karena dalam kajian agama itu Ada bagian yang memang harus dipahami Kenapa Allah memerintahkan begitu Memang ada bagian juga yang kita sebut Itulah ketentuan agama Jadi ada yang memang dalam agama itu Sifatnya doktriner Kita memang hanya mengamalkan itu Tapi ada juga yang ada penjelasannya Misalnya gini Kenapa di Quran Ketika disebut anak laki Bapak disebut wa wa ma walad, Demi anak laki-laki Dan ayahnya Kenapa Sebab ilmu mengatakan kalau bicara tentang anak laki, anak perempuan, yang menentukan itu kan kromosom yang ada di ayah, kan kromosom yang ada di ibu mah XX, sementara kromosom yang ada di ayah XY. Jadi kalau bapak punya anaknya perempuan lagi, perempuan lagi, perempuan lagi, jangan nyalahin istri, ya, dah istri mah kromosomnya akan begitu XX, kromosom kita XY gitu. Banyak loh istri yang dimarahin sama suaminya. Suaminya kan ingin anak laki, istrinya lahirnya perempuan lagi perempuan lagi, kenapa sih kamu tuh perempuan lagi perempuan lagi melahirkan tuh, payah deh kamu cewek kan gitu. Padahal yang payah bukan perempuan, laki laki. Jadi kalau anak itu laki laki lagi laki laki lagi ini kan yang menentukan anak itu laki atau perempuan secara biologis kromosom yang ada di ayah. Makanya Allah menyebutnya Wa wali diwamwalad ayah yang disebut tapi ketika berbicara tentang berbakti kepada orang tua, unik ibu yang banyak disebut. Coba lihat. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat hu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi amain an yashkuri liwali walidayya ilayyal masiir dan kami wajibkan kepada anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ibunya. Nah, ibu. Kalau, jadi ketika bicara tentang jenis kelamin ayah yang disebut karena ayah yang penentu Ya memang Allah, tapi maksudnya ilmu biologisnya mengatakan ayah yang menentukan kromosom ayah. Tapi begitu bicara bakti kepada orang tua, Allah menyebutkan apa? Hamalat <tuh> hu'ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah hamil dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyusuinya dianjurkan dua tahun. Gitu. Kenapa ibu? Ya, Ketika bicara bakti itu ibu. Lalu ketika ada anak yang bertanya, ya Rasulullah kepada siapa aku berbakti, kata Nabi, ibumu, ibumu, ibumu, ayahmu. Jadi kalau kita bicara bakti itu Ibu lebih detil disebut Ayah sekilas Kenapa ayah sekilas? Karena kita akui dalam proses reproduksi Peranan ayah tuh sebentar Ya sekilas <tuk> Ya iya. Ya Allah gak percaya Ibu itu 9 bulan pak Atau paling cepat 7 bulan Dengan segala penderitaan Kita ayah sebentar Ada yang 10 menit Ada yang 15 menit Setengah jam itu udah bagus itu bahkan ada kasus istrinya baru Bismillah suaminya sudah Alhamdulillah itu kan parah itu parah pak istri baru Bismillah suami sudah Alhamdulillah udah gitu teh Bismika Allahumma ahyau amud les bobo kan gitu nah makanya ketika Allah menyuruh berbakti kepada orang tua Ibu tuh detil ibumu ibumu ibumu karena penderitaan ibu jauh lebih besar daripada ayah. Tapi ketika berbicara tentang anak laki dan perempuan, ibu tidak disebut, ayah yang disebut karena kromosom ayah yang menentukan jenis kelamin. Subhanallah, ini ayat Quran tuh bisa di, bukan bisa dirasionalisasi Memang eh, ayat Quran itu mujizat pak bu, gitu, mujizat di situ ya. Tapi ada juga ayat Quran yang memang tidak bisa kita pahami itulah yang namanya agama. Jadi yang namanya kalau agama itu semua bisa dipahami, dia nilainya bukan agama lagi, itu namanya udah science. Tapi kalau yang namanya agama ada bagian yang memang dipahami, ada bagian yang tidak. Nah, itu namanya religion. Makanya kalau orang nanya apa bedanya religion dan science, kalau science itu rasional dan empirical. Tapi kalau religion itu ada bagian yang empirical, ada bagian yang rasional, dan ada bagian yang ideo ideologikal. Sifatnya itu doktrin, dan kita tidak tahu alasannya apa. gitu Tapi kadang-kadang ada yang tidak bisa dijelaskan sekarang, nanti bisa dijelaskan. Contoh, dulu mungkin orang susah memahami ayat yang mengatakan aliaumah naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhaduhum arjuluhum bima kanu yaksibun 100 tahun yang lalu untuk memahami ayat ini susah pada hari ini kami tutup mulut mereka dan yang akan berbicara kepada kami adalah kulit dan kaki serta perbuatan mereka 100 tahun lalu memahami ayat ini susah bahwa kulit akan jadi saksi sekarang kan bukan hal yang susah memahami ayat ini kalau ada kejadian kejahatan bukankah sidik jari itu menjadi bukti? Bukankah sehelai rambut itu cukup menjadi bukti? Bukankah setetes darah itu cukup jadi alat pembuktian? Bagi seorang penyidik, setetes darah itu berharga pakai tes DNA. Sehelai rambut, sidik jari, kornea mata. Mungkin 100 tahun ayat 100 tahun lalu untuk memahami ayat itu susah, tapi sekarang kan gampang nah jadi memang ada juga ayat yang tidak bisa dipahami waktu itu karena ilmunya belum nyampe tapi begitu ilmunya sudah nyampe simple ya dulu mungkin orang susah memahami bahwa seluruh amal manusia tercatat kebayang bukunya setebal apa ya tiap hari itu ya dicatat ya, dicatat malah ikat itu pasti berjili-jili itu data kita kan sekarang udah ada teknologi apa digital sudah teknologi digital gak? Quran juga ini kan gede nih, ya? Quran kan cukup segede gini, ya? Ini juga kegedean sebenarnya. Quran itu kan cuma segede gini. Teh terjemahannya tiga, Inggris, Perancis, Indonesia, gitu. Dan bisa bersuara lagi, gitu. Ini kan nggak bisa bersuara segede begini, kan gitu, ya? Jadi maksud saya adalah, dulu mungkin memahami ayat bahwa orang itu tercatat susah, sekarang gampang. Dengan teknologi digital kita sudah tahu Bahwa data sebanyak apapun Bisa dikompres dan menjadi sangat simple Nah jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan Inti dari yang ceramah yang saya sampaikan Sebenarnya Allah telah memberikan Hidayah kepada kita Tinggal dua cara kita tempuh Apakah kita hanya menjadikan agama itu Sekedar science just for science Sekedar konsumsi intelektual Ataukah kita jadikan agama itu Sebagai peta kehidupan Kalau kita ingin menjadikan agama sebagai peta kehidupan Maka rumusnya satu doa dua latihan, tiga ciptukan lingkungan yang soleh, kemudian yang keempat. Agama itu harus difahami. Bukan sekedar diyakini. Difahami. Bukan sekedar diamalkan. Amal itu dengan faham. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan doa ke majlis. Subhanaka Allahumma wabihamdika shahadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.